Ini juga yang spesial buat yang ada di sebelah sana Kayaknya masih ah, Dada-daday apa Tak kuat mbak Buat Novi sama Nurul ya Selamat nah, pagi Novi sama Nurul Insya Allah ini Zo! ZANG 可以... oh Meneer, meneer, meneer, meneer, meneer, meneer, meneer, meneer, meneer, Ik ben een student. Ik bapak een Ik ben